Seven Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada dan Ibu-Ibu yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A'a Beraksi Ya kok pada lemes Mama dan A'a Beraksi Eh Udah pada makan belum sih Bu? Belum Oh belum makan Iya tadi perjalanan lancar dari rumah Bu? Iya, pemirsa yang hadir di studio pada pagi hari ini semuanya dari luar eh, Jakarta. Jadi perjalanannya jauh ya Bu ya? Iya. Yeah. Capek nggak Bu? Capek. Mau bobong nggak? Mau. <laughs> udah banyak yang ngantuk saya lihat. Ya, nah, saya pengen tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu punya eh, anak, cewek atau cowok yang belum menikah? Punya. Yeah. Tapi sebenarnya punya ibu ya? Umurnya udah cukup buat nikah? Sudah Udah pada minta mau nikah nggak? Belum. Yeah. Oh, belum. Kalau mau minta nikah diizinin gak? Diizinin Diizinin ya, ya Asal cocok ya Kalau memang anak kita umur udah cukup Terus juga udah siap Lahir batin Punya pasangan yang satu akidah Orang tua tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan Kalau mereka ingin menikah Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang Menikah izinkanlah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Nabadu wanna start in who are a stout fear, when I would be Sururi and Fusina, Wa min Sayyidia and Malina, Maya Dilla Fala Modilla, Wama Yudilhu ilaha Ashadu Allah, Illahail Wadahula Sharikala, Wa Shadu Anna Muhammadan Abduhu Rasulu, Arsalahu Bilhuda, Wadinil Hat liyu dhihruhu ala dini kullihi walau karihal mushrikuun walau karihal munaafiquun baqala Allahu ta'ala ahalla ahlan nikaha wanadaba ilahi. ilayhi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala taqrub baqala Allahu ta'ala wala taqrubu zina innahu kana fayishatan wa saa'a sabila wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati paman roghiba an sunnati falisaminni falisainul syiar judul kita Menikah izinkanlah Tentu saja ini perintah kepada orang tua dari anak-anak kita Hukum menikah dalam ilmu fikih ada lima Hukum menikah itu wajib Bagi orang yang rezekinya sudah banyak Duitnya sudah cukup menghidupi istri nafsunya besar Kalau dia tidak segera menikah khawatir jatuh dengan perbuatan cina Dua Hukum menikah adalah sunat Bagi laki-laki yang duitnya sudah cukup, sudah banyak, bisa menghidupi istri, tapi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, mubah. Ini dasar hukum nikah Yang keempat, makruh. Bagi laki-laki yang belum punya penghasilan, dia menikah, hukumnya makruh. Yang keempat, haram. Bagi orang yang menikah, niatnya akan balas dendam. Akan menyakiti pasangannya. Itu niat, itu Sudah jelek dan hukumnya dalam Islam adalah haram. Sekarang, kalau seandainya kita melihat di masyarakat, Masya Allah, rasanya saat ini orang yang bercara, berpacaran dianggap biasa. Betul apa betul? Bahkan kadang ada orang tua yang melihat ketika anaknya kuliah, Belum punya pacar, emaknya nanya, emang kamu belum punya pacar? Kok malah minggu gak keluar si anak muda? Nah, ini sebetulnya maaf. Dalam tanda kutip, ini adalah pertanyaan yang salah. Seolah-olah kita orang tua menjermuskan anak kita agar mereka berbuat dosa dan maksiat. Kenapa yang namanya pacaran, hampir semua yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Sekarang, manusia tahu pacaran itu dosa. Aneh tapi nyata, satu ...ada kelompok manusia udah tau pacaran dosa... ...tapi masih mengerjakannya. Ada gak, Del? Ada. Dua. Dia tau itu perbuatan dosa. Tapi dia tidak berusaha menghindarinya. Ada gak? Ada. Yang ketiga. Dia tau itu adalah perbuatan dosa. Tapi justru dia menikmatinya. Bahagia... Enjoy. Padahal dia sadar bahwa itu adalah dosa. Kenapa setan sangat kuat menggoda manusia? Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dengan dosa? Yang pertama silahkan Anda menikah. Menikahlah. Orang tua harus mengizinkan. Kalau seandainya anak Anda sudah dewasa, Lakilakinya sudah punya penghasilan, satu akidah, orangnya baik, nikahkanlah anak-anak anda. Ini judul kita sekarang. Rasulullah, eh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ar-Rum 21. Wamin ayatih an hulakulakum min an pesikum ajwajan litaskunu kunu ilaiha wajallah baynakum mawadta warohmah inna pizali kalayatil di kaum yatafakar. Nikahin aja deh anak daripada berbuat dosa yang kedua harus bagaimana kita masalah hentikan perbuatan dosa tadi pacaran sebelum anda menjadi menyesal orang yang pacaran kan rasul bersabda kalau ada laki-laki perempuan berduaan yang ketiga adalah <tik> <tik> berpandangan ser apa marwoto berpandangan dia kalau belum ditegur begitu bu nyaut mulu berpandangan ser berpegangan disentuh dipeluk berdekapan tuh kan nggak cukup di situ kan peribahasa mengatakan dikasih kaki mau betis dikasih betis mau paha dst ngajarin sebutin dia marbotok komentar mulu lo seperti itu yang namanya manusia nanti bisa-bisa melakukan perbuatan jina makanya hentikanlah sebelum datang bencana anda lihat al isra 32 walataqrobu jina innahu kan apa hisyatan wasa asabila. jangan dekati perbuatan jina PDKT-nya pun sudah di cut dalam Quran jangankan jinanya mendekati perbuatan jina sudah dilarang karena itu perbuatan jahat dan sangat dibenci oleh Allah apalagi langkah yang kita lakukan introspeksi diri pikirin kenapa harus jatuh cinta ya saya lihat saya juga masih baru SMA lihat kelemahan diri kita hidup aja masih numpang sama orang tua, pendidikan saya masih minim, kuliah aja belum, bagaimana saya akan meraih yang namanya rumah tangga? kan masih jauh jangkauan kita toh. itu introspeksi diri bisa meredam biar anda tidak melakukan pacaran. apa lagi, isilah waktu anda dengan yang bermanfaat, misalnya ikut-ikut pengajian. Cari-cari belajar, cari-cari uang. Tambah ilmu pengetahuan. Kursus segala macam yang berguna dan bermanfaat buat masa depan kita. Dengan langkah-langkah seperti ini. Insyaallah. Kita tidak akan terjerumus dalam yang namanya pacaran. Oleh karena itu dalam Islam yang ada ta'aruf. Mengenal seseorang tapi tidak melibat pacaran. Lalu menikah. Bagaimana melihat baik murknya orang tadi, carilah orang yang ketiga, yang dekat dengan apa yang kita ta'rupin tadi. Sahabatnya, tetangganya, keluarganya, insya Allah mereka memberikan kabar yang positif buat kita. Tidak ada kabar yang negatif, maksudnya tidak ada berbohong. Apa yang ada mereka ceritakan, karena kita niatnya, karena Allah. Mudah-mudahan, pemirsa Misa Indonesia, remehad van Anda berada, kita yang beragama Islam, yuk. Baik orang tuanya maupun anaknya Kendalikan diri kita, kendalikan anak-anak kita Biar mereka tidak perlu pacaran Tapi tak aruf Kemudian mereka menikah Agar kita tidak terlalu banyak dosa Menikahlah iya. izinkan oleh anda orang tua Oke baik itu dia atau siapa mama untuk tema kita di pagi hari ini Tentang menikah, izinkanlah Kita harus beri sebentar, nanti kembali lagi Tentunya tetap di Mama dan A Hai. Weet je wat? Als je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal